anda masih bersama jumpa sajian malam jumaat Terbuka Setan aja tak <SILENCIO> Kembali tim Jimat punya cerita Cerita ini dikirimkan oleh Yanto Cimaters dari Nganjuk dengan judul Malam Tino Wotoneku. Pengalaman ini tepat dua minggu yang lalu. Langsung saja saya ceritakan kepada Cimaters. Ketika itu tepat malam kamis pukul 20.30 Saya baru saja pulang dari rumah teman Tempatnya di desa sebelah Kebetulan waktu itu habis hujan lebat campur angin Sehingga jembatan yang tadi saya lewati roboh Karena diterjang arus sungai yang meluap dan pohon randu yang roboh Akhirnya saya harus memutar dua kilometer dari jalan yang tadi saya lewati Jalan yang harus saya lewati waktu itu Yaitu antara hutan bambu yang menurut cerita orang di desaku Tempat pembuangan makhluk halus Setelah itu saya harus melewati makam keramat yang konon banyak penunggunya dan paling terkenal dengan penampakan pocong tanpa kepala. Penderitaan saya belum berakhir. Saya juga harus melewati satu tempat lagi yang sejarahnya tempat pembantaian orang-orang PKI. Namanya sumur alas. pukul 21 saya sampai di hutan bambu yang kira-kira panjangnya 500 meter dengan perasaan yang sedikit takut saya menggenjot sepeda ondel saya dengan kencang belum sampai keluar dari hutan itu tiba-tiba ada pohon bambu yang roboh dan batangnya menutupi jalan kaget bukan main setelah dekat dengan pohon itu saya turun dari sepeda dan mengangkat sepeda saya melewati runtuhan pohon itu anehnya tiba-tiba pohon itu langsung berdiri lagi dan ada suara burung hantu bukan main tanpa banyak tolah-toleh saya langsung ambil langkah seribu menggenjot sepeda saya dengan sekencang-kencangnya Akhirnya saya keluar dari hutan itu. Sekitar 50 meter dari hutan itu saya sedikit tenang, karena ada dua orang sedang menyetrum ikan di pinggiran sawah. Kini tiba saatnya saya harus melewati makam keramat. Dengan pikiran yang masih agak takut dan badan yang lumayan letih. Setelah sampai di makam keramat, benar saja saya langsung dikejutkan dengan lampu jalan tiba-tiba mati. Tidak hanya itu saya juga mencium bau bangkai yang sangat menyengat Saya mencoba untuk tenang dan banyak-banyak membaca kalimat Allah Yang saya khawatirkan akhirnya kejadian juga Tiba-tiba ada bayangan hitam besar di bawah pohon randu Yang terlihat samar dari pandangan saya Dengan sisa tenaga mengejut sepeda saya Tanpa memperdulikan bayangan itu Sampai juga Di tempat angker terakhir Yaitu sumur arasi dan berharap tidak terjadi apa-apa saya mulai melewati tempat itu tapi apa dikata rantai saya lepas dari kirinya akhirnya dengan penerangan seadanya dari senter HP saya merbaikinya setelah selesai tiba-tiba saya mendengar suara tangisan yang memilukan di belakang saya Adu, saya menoleh ke belakang Biar saja ternyata ada pocong dengan pakaiannya yang compang-camping Seperti habis kena banyak bacokan di sekujur tubuhnya Tanpa banyak kata saya langsung genjot sepeda saya dengan sekencang-kencangnya Akhirnya sampai di rumah Esokan harinya saya langsung sakit selama empat hari, dan saya juga menceritakan ke ibu saya. Benar saja ternyata hari itu adalah di mana hari itu hari wetonku, yang konon adalah hari sial. Wallahu Wallahualam, ini kebetulan atau memang sudah pasti, yang jelas aku semakin yakin kalau alam koib atau hantu itu memang ada. Semoga menambah wawasan dan pengalaman Jimatres bersama tim Jimatres. kembali radio istana